Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum ta'alima al wal istifadah wal naf'a wal indifaq jassinah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. dan yang keempat daripada mujibatul ghusl yang perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Yang keempat yaitu nifasun, keluarnya darah nifas maksudnya ai uhu setelah terputusnya daripada darah nifas. Kemarin sudah dibahas jika terputus dari darah haid Maka dia wajib mandi Yang kedua darah yang keluar dari perempuan Yang mewajibkan juga Yang mewajibkan mandi yaitu apa Nifasun Itu terputusnya dari darah nifas Apa itu darah nifas Wahwa, yaitu damun Darah Darah Dam wahai mustama Atau dam wahai din Mustami Darah hat yang Mustama ini darah haid yang terkumpul yakhruju ba'da faraghi jami'ir yang keluar setelah selesainya semua rahim. Jadi darah nifas itu dam yakhruju ajibal wiladah, darah yang keluar setelah melahirkan. Setelah melahirkan jika perempuan keluar darah itu dikatakan darah nifas. Cuma sebelum berlalunya 15 hari Kalau seandainya ada perempuan melahirkan seorang anak Kemudian dia tidak keluar darah Setelah 16 hari baru keluar darah Maka darah itu bukan dikatakan darah nifas Darah itu dikatakan darah head Bisurutih dengan syarat-syaratnya Kenapa? Karena sudah berlalu 15 hari. Kalau seandainya perempuan keluar darah setelah melahirkan, setelah melahirkan satu minggu keluar darah, tetap dikatakan darah nifas. Yang penting berlalu sebelum berlalunya 15 hari dari melahirkan. Jadi ada perempuan melahirkan, kemudian keluar darah, maka darah itu dikatakan darah nifas, yang penting belum berlalu 15 hari. Itu dikatakan darah nifas. Kalau seandainya setelah 10 hari dia keluar darah setelah melahirkan, tidak keluar darah sama sekali. Setelah 10 hari keluar darah, apa itu darahnya? Dikatakan darah nifas. Nah, nanti di situ ada paling sedikitnya, biasanya, kemudian paling banyaknya. Cuman yang menjadi permasalahan, kalau seandainya kan perempuan itu nanti dikatakan keluar darah nifas itu paling banyaknya kan 60 hari. Paling banyaknya 60 hari. Kalau perempuan itu Keluarnya darahnya itu Tidak langsung, setelah melahirkan Tidak keluar darah, setelah 10 hari baru keluar darah Tetap dikatakan darah nifas kan tadi? Ya Kenapa? Karena berla Belum berlalu 15 hari Cuman hitungan 60 hari Itu dari mana? Dari keluarnya darah Atau dari melahirkan Saya ulangi lagi Kalau seandainya seorang perempuan Setelah melahirkan Tidak langsung keluar darah tidak langsung keluar darah Setelah 10 hari baru keluar darah Tetap itu darah dikatakan Darah nifas Kenapa? Karena belum berlalu 15 hari Baik, Kalau memang Belum berlalu 15 hari Keluarnya setelah 10 hari dari melahirkan Itu nanti 60 hari itu dari darahnya Atau dari melahirkan nah, Di situ ada ulama Ulama beda pendapat ada pendapat Bulgini, ada pendapat Nihayah, Imam Romli, ada pendapat yang lainnya Walhasil kesimpulannya di situ ada tiga pendapat Ada yang mengatakan Ibtidaknya itu 60 hari itu dihitung dari wiladah Cuma ada dan jumlahnya saja Lah hukman hukumnya tidak Jadi seandainya seorang pelempuan setelah melahirkan 10 hari baru keluar darah Tetap hitungan 60 hari dari melahirkan Tetap hitungannya dari melahirkan Untuk adat jumlahnya toh Hukumnya enggak Hari 10 hari mulai melahirkan Sampai hari ke 10 Itu dianggap seperti Perempuan yang suci Ya wajib sholat Dia wajib puasa Hubungan suami istri boleh Walhasil seperti Perempuan yang suci Jadi dihitung 60 hari cuman hukumnya enggak ikut Hukumnya kapan mulainya? Mulai 10 hari itu Setelah keluarnya darah baru hukum nifas Haram bagi dia sholat Haram bagi dia puasa Jadi ikut Itungan itu hukumnya melu-melu. Itu pendapat yang pertama Ada pendapat yang mengatakan Itungannya 60 hari itu tetap dari Wiladah sama Hukumnya juga sama ikut juga Jadi perempuan ketika Cuman ketika tidak keluar darah berarti perempuan tadi itu kan Sholat, ya puasa Ternyata keluar setelah 10 hari Berarti perempuan itu tabayan Waktu dia sholat, waktu dia puasa Dia dihukumi seperti orang yang nifas Berarti puasanya wajib digoloi Sholatnya ya sudah jatuh nafal mutlak nanti Pahala Jatuhnya tetap pahala cuman tidak sah, tidak dikatakan sholat itu pendapat yang kedua. Berarti ibtidah uhu min ada dan wahukman. Jumlahnya dihitung dari wilada, hukumnya juga diikutkan dari wilada. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, dihitung jumlah uh, 60 harinya itu mulai huru jidam dan hukumnya juga dimulai dari huru jidam pendapat yang ketiga hitungan 60 hari dari mana dari keluarnya darah hukumnya dimulai dari mana dari keluarnya darah juga ini pendapat yang ketiga nah, pendapat yang banyak daripada ulama pendapat yang pertama yaitu apa dihitungnya 60 hari dari keluarnya darah cuman hukumnya eh, dihitungnya maaf dihitungnya jumlahnya 60 hari dari melahirkan hukumnya diikutkan mulai keluarnya darah. Berarti 10 hari dianggap seperti perempuan yang suci. Itu yang banyak ulama berpendapat. Adapun pendapat yang kedua, hukum dan hitungan 60 harinya dihitung mulai melahirkan semuanya. Mulai melahirkan, berarti perempuan itu dianggap nifas walaupun tidak keluar darah. Yang ketiga, pendapat yang ketiga dihitung jumlah 60 harinya dan hukumnya mulai keluarnya darah itu tiga pendapat. Disimpulkan di situ ada tiga pendapat seperti yang ada di kitab BJ Yeremi al-Khatib. Loh kenapa sih kok dibedakan gini? Ya banyak perbedaannya nanti di situ. Kalau seandainya dikatakan hitungan hukum yang berarti hukumnya ya, yang penting hukumnya. Kalau dihukumi eh, apa? Hukumnya mulai keluarnya darah dihukumi mulai keluarnya darah, darah berarti haram bagi suami untuk tamatuk bima baina surra wa rukbah mulai tanggal e, mulai tanggal mulai keluarnya darah kalau pendapat yang pertama Jadi mulai keluarnya darah baru dia diharamkan kalau pertamanya tidak diharamkan kenapa wajib sholat wajib puasa kok hukumnya itu diikutkan mulai tanggal berapa? mulai keluarnya darah hari ke-10 tadi itu ini pendapat yang pertama dan itu banyak ulama yang berpendapat seperti itu Kemudian di sini dijelaskan paling sedikitnya dan biasanya keluarnya darah nifas. Agalluhu wa agalluhu dan paling sedikitnya darah nifas. Lahdzatun sebentar sekali atau ada yang mengatakan majdzatun ya. apa? satu desakan. Satu desakan itu paling sedikitnya nifas wa ghalibuhu dan biasanya perempuan itu keluar darah nifas 40 yauman 40 hari 40 hari 40 malam itu biasanya perempuannya keluar darah nifas wa paling banyaknya sittu yauman 60 hari jadi kalau lebih daripada 60 hari berarti dia dikatakan istih hadha fil nifas berarti itu perempuan mustahadhah fin nifas perempuan keluar darah istihalla fil nifas. Gimana hukumnya istihalla fil nifas? Panjang sekali seperti pembahasan istihalla fil haid, mirip. Ya, mirip pembagiannya apa sama. Cuman modelnya lain kan. Kalau haid paling banyaknya 15 hari. Kalau di sini nifas paling banyaknya 60 hari. Berarti melebihi 60 hari berarti itu perempuan dikatakan mustahalla fil nifas. Kemudian di situ dikatakan mayahru mobih ma yahru mobil het dan haram bihi karena sebab nifas ma yahru mobil het sesuatu yang haram karena sebab het yang diharamkan bagi perempuan het juga diharamkan bagi perempuan nifas yang keluar darah nifas sama ada 11 semuanya itu juga diharamkan yaitu apa bagi perempuan yang nifas setelah melahirkan masih keluar darah diharamkan bagi dia salat, tawaf, memegang Al-Qur'an, membawa Al-Qur'an, kemudian berdiam diri di masjid membaca Al-Qur'an, kemudian puasa, kemudian diharamkan bagi suaminya mentalak, kemudian di situ diharamkan melewati masjid kalau dia khawatir mengotori masjid, kemudian di situ diharamkan istimtā' bimā baina surra rugbah bersenang-senang antara puser dan lutut, kemudian atthuru biniatil ibadah ya, dia mandi dengan niat ibadah, yaitu selain hari raya, selain hari, apa mandi untuk sholat, uh, untuk apa, untuk haji karena di situ ahzalul masnunafil haji ada sepuluh perkecualian di situ, sama seperti yang diharamkan bagi hat dan tafsilnya juga sama, perinciannya juga sama, sebagaimana sudah terangkan. Wa yahrumu bihi ma yahrumu bilhaid Wa yajibul uslu Selesai dah Itu perkara yang mewajibkan mandi Yang keempat Yaitu apa? Keluarnya darah nifas Sekarang seandainya ada perempuan Keluar darah nifas, mulai awal melahirkan Keluar darah Setelah keluar darah Perempuan itu selama 10 hari berhenti Berhenti Berhentinya itu Secinya 15 hari Kemudian keluar darah lagi belum sampai 60, keluar 10 hari Kemudian berhenti ya Berhenti selama berapa? 15 hari Setelah 15 hari ini, walaupun belum mencapai 60 hari Apakah darah yang selanjutnya ini dikatakan nifas? Tidak, tidak dikatakan darah nifas lagi Akan tetapi sudah dikatakan darah head Artinya syaratnya Antara darah dengan darah tidak kosong 15 hari Kalau ada kosong 15 hari berarti darah setelahnya dikatakan darah head bukan darah nifas lagi. Taib. Kemudian wajibul ghuslu aidan dan wajib mandi juga. Eh, mandi, ini juga yang wajibkan mandi sebetulnya karena perkara yang wajibkan mandi itu ada 6. Mandi di sini enggak dimaksud yaitu apa? Wajibul ghuslu dan wajib mandi aidan juga. Biwila datin dengan melahirkan Walau bila balalin Walaupun dengan tanpa basah Berarti kering, lahirnya anak kering Dengan melahirkan anak itu Tetap dikatakan mewajibkan mandi Walaupun tidak keluar darah nifas Walaupun tidak keluar darah nifas Ketika anak lahir Walaupun kering Itu tetap mewajibkan mandi Berarti Perkara yang wajibkan mandi itu alwiladah, melahirkan Walau bila balalin, walaupun dengan tanpa basah Wa ilgai alagatin Dan lahirnya, keluarnya alagah, segumpal darah Wa mudgah, dan segumpal daging Oh, keluarnya bukan, bukan anak, belum sempurna anak, keguguran Masih segumpal daging masih segumpal darah Ya pengen hukumnya Kalau memang Gawabil Gawabil mengatakan apa Bidan ya Bidan mengatakan ini aslu Adami Ini asal usul daripada Manusia, cuma belum jadi Cuman ini kalau diteruskan akan jadi anak Walaupun itu masih segumpal darah Walaupun masih segumpal daging Apa wajib bagi perempuan tadi itu untuk mandi Wajib untuk mandi Lulak keluar darah nifas, fas cuman keluar alago atau mudgoh kekurangan segumpal daging atau segumpal darah tak apa wajib mandi wajib mandi bagi itu perempuan. Jadi perkara yang selanjutnya wajibkan mandi itu apa melahirkan walaupun itu segumpal darah walaupun itu segumpal daging. Cuma seandainya ada seorang perempuan melahirkan anak kering tak ada darah nifas setelahnya kering lahirkan dikatakan wajibkan mandi kenapa sih karena anak itu apa mani unmun agit anak itu adalah hasil daripada mani yang tergabung maninya laki dan mani perempuan akhirnya jadi anak kan berarti seakan-akan perempuan tadi apa keluar mani keluar mani wajibkan mandi gak wajibkan mandi dan dihukumi seperti keluarnya mani seandainya ada seorang perempuan melahirkan seorang anak kering tidak keluar darah nifas selanjutnya setelahnya tidak keluar darah nifas apa boleh Suaminya berhubungan dengan itu istri Walaupun belum mandi Boleh Kenapa? Bukan dikatakan nifas Kalau nifas sama head kan haram Berhubungan sebelum mandi Kalau ini, keluarnya anak Tanpa ada darah -dara nifas Berarti suaminya boleh berhubungan Walaupun belum mandi Sebagaimana perempuan jika janabah Perempuan keluar mani Sebelum mandi, suami berhubungan dengan perempuan tadi itu Boleh apa enggak? Boleh tak harus setelah mandi kan kalau perempuan itu keluar janaga, keluar mandi kemudian berhubungan. Wa wajibul huslu ayton biwiladatin walau bila balalin. Wa ilga yang alagatin. Wa mutukatin. Di situ walau bila balalin itu koyah lirot. Karena ada yang mengatakan kalau seandainya keluar anak kering, ya, tak basah, itu tak wajib mandi. Tidak mewajibkan mandi, itu berdapat Maka di sini Walau bila balalin, walaupun dengan tanpa bahasa Wajib mandi, ini gaya Untuk menolak daripada berdapat yang tadi Kemudian selanjutnya yang mewajibkan mandi Yaitu apa? muslimin Dengan meninggalnya orang muslim Selain orang yang mati Syahid Perkara yang mewajibkan mandi juga Sebetulnya ini yang keenam Yaitu apa? Al-mud, meninggal Meninggal itu mewajibkan mandi, cuman yang wajib memandikan bukan maitnya sendiri Cuman orang yang orang lain yang di sekitarnya yang wajib memandikan Karena fardu kifayah itu nanti ada babnya sendiri di babul janais Dengan meninggalnya orang yang muslim, kalau orang kafir apa wajib dimandikan? Tidak wajib, yang wajib dimandikan orang muslim Dan kedua syaratnya khairi syahid, selain orang yang mati syahid Kalau orang yang mati syahid haram dimandikan, tidak boleh dimandikan Nanti ini akan dibahas lebih lanjut di babnya yaitu Babul Janais Kemudian Wafarduhu kewajiban Wafarduhu ayah al-ghusli Kewajiban dari mandi Ini arkanul qaanul ya Rukun-rukunnya Ghusul rukun, Kewajiban-kewajiban mandi Syai'ani ada dua Kewajiban mandi itu ada dua Dua tak Ya Nah, seperti arkanul hudu kan ada 6 Kalau di sini arkanul ghusul, Furudul ghusul, Wajib-wajibnya mandi itu ada syai'ani Ada dua perkara Ahaduhuma salah satu Daripada dua perkara Niatu raf'il janabah Yaitu niat mengangkat janabah Lil junub bagi junub Awil haid atau raful janabah Lil haid ya au raf'i hadatsil gitu lil haid bagi perempuan yang haid maksudnya raf'i apa ay raf'i hukmihi yaitu mengangkat hukumnya berarti antara mudhaf dan mudhaf ilah itu ya diselisai dengan raf'il hukum raf'i hukmil janabah gitu raf'i raf hukmil haid nawaitu raf'al janabah nawaitu raf'a hadatsil haid au niatu ada'i fardhil wusli atau niat ini mak tuf gak ada niat janabah. Au niyatu au niat ada ifardil husli atau niat dia ada ifardil husli. Au rafil ha au raf ihadasin au tahawit tahara anhu atau dia nawi turaf al hadas cukup atau nawi nawi itu tahara anhu cukup kalau anhu anil hadas nawi itu tahara anil hadas cukup. Au ada al husli nawi itu ada al husli cukup. Yang tak cukup nanti. Uh, atau waqadhal ghuslu lisalah nawaitul ghusla lisalah cukup yang enggak cukup itu nawaitul ghusla atau nawaitut <tuk> taharah yang enggak cukup nawaitul ghusla <tuk> enggak cukup kenapa enggak seperti nawaitul wudhu'a kalau nawaitul wudhu'a kan cukup kalau, kalau nawaitul ghusla enggak cukup kenapa karena termasuk daripada uh, apa ini faedah daripada Niat itu membedakan antara ibadah dengan adab. Kalau di sini dia mengatakan nawaitul khuslah, tidak ada bedanya antara ibadah dengan adab. Kenapa? Karena mandi itu ada mandi adab, mandi kebiasaan, ada mandi ibadah, ada mandi sunnah. Nah, karena itu harus dijelaskan nawaitul khuslah untuk apa. Kalau nawaitul khuslah toh nggak cukup. Lo itu nawaitul hudoq kok cukup, cukup. Kenapa? Tidak ada wudhu selain ibadah. Tidak ada wudhu selain ibadah Kayak, karena itu dikatakan situ lulus hmm. luvaqat tidak cukup nawawi husla luluslah saja atau nawawi itu tahara nggak cukup juga kalau nawawi itu Anil hadas cukup tadi kalau nawawi itu tahara nggak cukup karena tahara ada tahara ha, ada ada tahara untuk ibadah Kemudian kapan letaknya niat itu? Wajibnya niat itu kapan? Wajib Wajibu antakuna dan wajib antakuna niatu Adanya niat tadi makrunatan bi awalihi Berbarengan dengan pertama ayel husli Pertama daripada basuan Yakni maksudnya bi awali maghsulin minal badan Yaitu dengan pertama basuan daripada badan Walau min asfalihi walaupun dari bagian bawahnya badan kalau wudu niatnya itu mulai pertama kali membasuh dari bagian wajah. Kalau dari kaki dulu niatnya enggak boleh, kalau dari tangan dulu enggak boleh, itu wudu. Kenapa? Karena ada tartib. karena di situ badannya orang wudu itu ada empat. Kalau di sini badannya yang wajib dibasuh bagi orang yang mandi itu cuma satu, atas bawah sama semuanya. Nah, karena itu pertama kali basuhan di situ letak niat. Walaupun dari bawah, kaki dulu, na'waitul wuslah, roh'il hadasil akbar. Cukup. Dari manapun cukup. Walau min asfali, walaupun dari bawahnya. Cuma nanti kesunahnya nanti dijelaskan. Itu dari Mugaddam Roksi, bagian atas daripada kepalanya. Falau na'wa ba'da ghasli jus'in, wajabai adatu ghasli. Maka seandainya dia niat ba'da ghasli juzin setelah membasuh bagian. Niatnya setelah membasuh bagian. Mandi. Ya dia membasuh badannya. Tidak niat. Setelah membasuh badan bagian bawah atas. Kemudian bagian bawahnya baru niat. Nawa itu luuslah roh ilhadasil akbar. Lu basuhan pertama tadi belum ada niat. Apa cukup basuhan tadi? Tidak cukup. Maka dikatakan. Follow Nawa. Maka seandainya. Nawa dia niat. Ba'da ghosli jusin. Setelah membasuh bagian. Berarti niatnya setelah membasuh sebagian dari badan. Wajaba maka wajib i'adatu lihi mengulangi basuhan yang sudah dibasuh pertama tadi dari bagian anggota yang sudah dibasuh yang pertama. Nanti wajib diulangi. Apa wajib ngulang niat lagi? Tidak perlu, wajib basuhannya saja yang diulangi. Kemudian Walau ah, Di sini akan dibahas masalah apa? Apa wajib mu'alah dalam mandi? Mu'alah dalam mandi itu apa wajib? Walau nawa raf'al janabah Wa ghasala ba'dal badan Summa nama Fastaigodha Wa arada ghaslal bagi Wa arada ghuslal bagi Lam yahtaj ilai adatin niyah Dan Walau seandainya nawa dia niat raf al janabah niat mengangkat janabah wakasala bakal badan dan dia membasuh sebagian badan nawa itu dibasuh sebelah kanan saja sebelah kirinya tidak dibasuh sum nama kemudian tidur masih separuh badan yang dibasuh tidur dia tidur sengaja atau ngantuk ketiduran walhasil dia tidur fastigolo kemudian dia bangun tidur Loh, separuhnya belum dibasuh. Fa arada ghuslal bagi, maka dia ingin membasuh sisa daripada anggota yang belum dibasuh. Ya apa hukumnya? Apa wajib niat baru lagi? Lam tahtaj ila iadatiniyah, tidak butuh, tidak perlu ila iadatiniyah untuk mengulangi niat baru lagi. Cukup niat yang tadi sebelum tidur tadi cukup untuk basuhan yang sisanya. Tay Yang kedua daripada yang mewajibkan apa? E, daripada kewajiban mandi. Yang pertama niat. Khilaf bana Al Malik. Mungkin Malik sama dengan apa? Wudu itu. Wujub mualah enggak ada. Maaf. Dalam ada enggak? Amma fil kan wujubul mualah. Iya. Amma fil wudhu la ada. Maaf. Ma apa ya? Maaf, Bayan. Had minum, mungkin kita baca. Hari Jibu Rumwala, ada Muhammad Alik atau figur ketinggalan dari Syafi'i. Beli kau cerita kah hari Jibu Rumwala beli bodo? Ada tak? Tak ada Wasaniah dan kewajiban yang kedua daripada mandi. Wasaniah kedua daripada furodul ghusl. Aba takmi mudahhir badanin meratakan dohir daripada badan. Hatta al adfar walaupun sampai kuku-kuku wamatah tahah dan sesuatu yang dibawa kuku wasyak rohlahiran ra dan rambut lahiran wabatinan baik yang zahir dan yang batin wa in kadufa walaupun rambutnya lebat wa ma zahara dan sesuatu yang tampak min nahwi dari semisal mambati tempat tumbuhnya rambut zalat yang mana hilang tempat rambutnya qabla ghasliha sebelum membasuhnya wasimah Ya dan wajib juga membasuh telinga lobang telinga wafar jimraatin dan kemaluan perempuan inda julusiha ketika duduknya itu perempuan ala gada di atas dua kakinya alias jongkok, medongkrong eh, jongkok, jongkok, wasuguin dan juga wajib membersihkan membasuh daripada pecah-pecah daripada kulit. Kemudian wabat ini judri. Hasil di situ nanti terus kewajiban-kewajibannya. Judri. Ya judri. Nanti ini di sini dijelaskan semuanya wajib membasuhnya dengan apa? Dengan air. Berarti yang kedua daripada kewajiban mandi meratakan zahirnya badan walaupun itu kuku dan sesuatu yang di bawah kuku seperti pembahasan kemarin khilaf yang kita bahas tentang kuku apa wajib dibasuh? Kulit yang dibawa kuku seandainya ada kotoran yang mencegah apa cukup Kemarin sudah disebutkan hilafnya ada tiga Ada yang mengatakan kalau dibawa kuku dimaafkan ya Dimaafkan walaupun ya dari badan atau dari luar Ada yang mengatakan kalau memang itu aslul, aslul min badan Kalau asalnya itu kotoran dari badan dimaafkan Kalau yang dari luar tidak dimaafkan ada yang mengatakan yaitu pendapat Imam Syafi'i sendiri tidak dimaafkan jika ada sesuatu yang mencegah masuknya air ke kulit di bawah kuku. Itu mazhab Imam, imam Syafi'i sendiri. Jadi lebih baik dia ya, jika ada kotoran di bawah kuku dibersihkan. Sama pembahasan di wudu. Wasya'r dzahir dan wajib membasuh daripada apa? meratakan dengan air rambutnya, baik yang tohir dan yang batin. Baik yang tohir dan yang batin, wainka sufa walaupun lebat. Kalau pembahasan wudu, kalau jenggot lebat, ya untuk wajah tidak wajib dibasuh kecuali tohirnya saja. Kalau di sini semuanya rambut, walaupun itu rambut kepala. Kalau mandi, ya semua rambut kepala walaupun lebat wajib tohir dan batinnya. Kalau wudu kan kepala cukup satu rambut. Kalau mandi semuanya rambut tohir dan batin walaupun lebat, walaupun lebat semuanya wajib dibasuh. Dan juga wa minal tahriminah wimambatin syaratin zalat ko blagoslia dan sesuatu yang tampak minah wimambatin daripada semisal tempat tumbuhnya rambut zalat yang mana hilang ko blagoslia sebelum membasuhnya seandainya dia sebelum mandi dipotong atau dicabut rambutnya la tempat tumbuhnya rambut yang dicabut itu wajib dibasu kalau dia mencabutnya sebelum mandinya kalau setelah mandi dicabut ya sudah sudah terangkat kan jana walaupun satu rambut. Ada hadis di sini ee Abu Dawud bahayanya kalau satu rambut ya, e, belum di apa? belum dibasuh janabahnya. Di sini lima rawi Abu Dawud an Ali, An Nabi sallallahu alaihi wasallam gal, "Man taraka maudhi asyaratin min janabatin lam yaghsilhu" faallahu bihi kada wa kada minan nar barang siapa yang meninggalkan satu tempat satu rambut min janabatin daripada janabah maksudnya tidak terbasuh ketika mandi satu rambut aja lam yaghsilu dia tidak membasuhnya faallahu bihi maka Allah akan mengerjakan bihi karena sebab itu satu rambut karena janabah kada wa kada begini begini minan nar, daripada abin raka Walhasil menyebutkan daripada azabnya Nanti di neraka Kemudian ke Ali, Akhirnya Sayyidina Ali berkata Famin sama dari situ Adaytu roksi Salasan Sampai Sayyidina Ali mengatakan Famin dalika Famin sama adaytu roksi Famin dalika Famin sama adaytu roksi Sampai tiga kali Adaytu roksi maksudnya apa? Ay istasoltuhu Aku menghabiskan semua rambutku digundul terus sampai Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Digundul terus. Kenapa? Karena takut daripada hadis tadi. Wa kana yajuzu sya'ruhu wa lam yutifhu. Nah, wa lam yutiful. Wa kana dan akhirnya Sayyidina Ali selalu dia memotong daripada rambutnya. Takutnya apa ketika dia mandi janabah ada yang tertinggal daripada rambutnya. Dan ini hadis diteriakkan Imam Muslim dikatakan Sahih. Ada yang menolak juga, ada yang menyebutkan hadis ini hadis Hasan. Adapun Abu Dawud walam yud Irfu Imam Dawud tidak melemahkan ini hadis. Bahaya jika ada satu rambut tidak terbasuh karena jenapa. Dan juga wajib membasuh apa? Wasimah lubang telinga wajib dibasuh. Maksudnya yang kelihatan, yang tampak bukan lubang sampai ke dalam. Maksudnya ma'al-zuhara min simah lil'udhinen Yang kelihatan daripada lubang telinga ini Lempitan-lempitan daripada telinga Yang kelihatan itu wajib dibasuh Itu maktufnya wa ma'al-zuhara juga Wa ma'al-zuhara min simah Wa'far jimra'atin Dan yang tampak daripada kemaluan perempuan Indah julusya ala gademahya ketika dia duduk jongkok nah, Yang kelihatan itu wajib dibasuh Baik Beker atau Sayyid, ya. wasyuguk dan juga wajib apa memperhatikan mal taharah minsyuguk daripada yang tampak daripada pecah-pecah, pecah kaki biasanya ditumit itu, itu ada pecah-pecahnya itu wajib dibasuh itu. Kecuali sampai gor, kalau sudah masuk ke dalam sampai ke dagingnya itu tidak wajib. Ya yang tampak toh yang wajib sampai dagingnya tidak. Jadi yang kaki pecah-pecah atau tangan pecah-pecah itu wajib perhatikan. cukup. Aid thawil. Hmm. hendak mulai Begini. Tadi disebutkan adalah wayajibu alhuslu aidan biwiladatin. Pertanyaannya adalah Bagaimana jika bayi itu dikeluarkan lewat jalan operasi? Apakah wajib mandi juga? Kalau seandainya bayi itu keluar dari terik, operasi itu dikeluarkan dari tempatnya, tempat keluarnya anak atau dibukakan jalan lain, itu, lewat perut, ya. Itu kan dikatakan mani mun agit, kan ya? Manimun agit, manimun agit itu berarti karena sebab keluarnya maninya sebetulnya kalau memang karena sebab keluar maninya pembahasan yang kemarin itu pembahasan masalah mani yang ha iya walaw min waritain ah di beyjuri katanya walaw min ghairi tariqil mu'tad kalau memang bukan dari jalannya yang biasa Walaupun dari bukan jalan yang, yang biasa, anak itu keluar tetap wajib mandi. Dan kalau melihat aslinya? Mahyusama wilada. Wilada. Kalau itu dilahir, dikatakan melahirkan nggak? Kalau itu dioperasi, namanya ngelahirkan enggak? Sudah wilada. Ya. Itu pembahasannya kan karena. Kalau memang lahirnya itu dalam keadaan kering, misalnya enggak ada basah sama sekali, tetap wajib. Kenapa? Karena asrul walad punya mani. hukumnya seperti keluarnya mah money gitu. Tapi yang jelas itu kan karena sebab wiladah, apapun yang sebutnya wiladah atau keluar dari model apapun, ya namanya wiladah punya anak, ya wajib mandi gitu. ada yang lain ada yang boleh dibahas yang lain mungkin ada tambahan nabi nabi Tadi itu eh, Kotoran di bawah kuku Kalau ya syuk Kalau memang itu Sulit untuk dihilangkan Apalagi sampai melukai Ya berarti dimaafkan nah, Al-Masur ya Jadi bulmesur ya. Sesuatu yang sulit itu Akan mendatangkan hukum yang gampang Berarti nah, Kalau enggak ini sampai harus luka enggak ya, bisa itu gitu. Sama dengan hukum tato itu. Ya, kalau memang sulit untuk dihilangkan apalagi sampai melukai ya mau diapakan? Al-ma'sur ijribul maisur. Jangan nanti akhirnya diketok cari-jarinya gara-gara itu. Apalagi kena kencing manis sama bahaya itu, ya. Nah, Sedatin Fatimah, Kau enggak salah melahirkan Sena Hasan dan Hasen itu. Sore hari Setelah solatul asar, maghrib udah solat. Hah? Hmm? Ha? Iya. Jadi maghrib udah solat, kah? Mandi udah solat. Karena itu dikatakan al batul. Al-Batul itu ada macam-macam yang menyatakan Al-Batul itu namanya terputus, batalah Al-Batul terputus adalah menyatakan Al-Batul min damil had, wal nifas, tidak ada damul had, tidak ada damul nifas Al-Batul. Ada lagi yang dikatakan Al-Batul, karena beliau sudah ditetapkan maktu' an duhulinar sudah ditetapkan dia tidak tersentuh abin raka hmm. termasuk uh, perempuan-perempuan ya pilihan Allah ya mungkin juga sejarah tuna Maryam nah belum pernah head tidak ada nifas sama sekali.